Selamat ulang tahun buat Republik Indonesia ke-75. Semoga Republik Indonesia akan tetap jaya sampai akhir zaman. Dan semoga pandemi COVID-19 insya Allah akan cepat berakhir untuk Indonesia Raya. Higahayu Indonesia. Joo. Kota Semua beromba Dalam makna Hari Merdeka Semua and hidden Mikä